Bapak-bapak dan saudara-saudara Jamaah Duhur Masjid Jenderal Sudirman, Jamaah yang saya cintai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini hari ke-11 di bulan atau hari ke-10 di bulan Rabiul Awal 1400 37 hijriah, itu berarti sudah 2 bulan 10 hari kita memasuki tahun baru tahun 1437 hijriah dan itu berarti Ramadan tinggal 6 bulan lagi Alhamdulillah di tengah aktivitas kita bekerja mencari maishah, mencari nafkah yang juga adalah ibadah manakala kita niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rezeki yang halal sekaligus menafkahi keluarga juga agar kita bermanfaat bagi orang lain di tengah bekerja yang ibadah itu Alhamdulillah kita sempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan Allah subhanahu Wa ta'ala melaksanakan duhur berjamaah dan Insya Allah kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita Dan kajian kita siang ini adalah kajian tafsir sejatinya hari Kamis besok, tetapi kita majukan dua hari karena kami sudah libur. Dan kajian kita masih surah al-baqarah, ya kemarin ayat 275, 276. Ya, sekarang tentu saja 277, 278, 279. Sampai 281. Karena masih satu tema pembahasan. Masih tentang sesuatu yang harus dijauhi. Yaitu riba. A'udhu billahi samiil alim الذين يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَقْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَسْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ Nah itu bulan lalu Hari ini adalah Innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajruhum yada rabbihim Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Ya ayyuhal ladhina amanu attakullahi وذروا مَا بَقِيَ من الرِّبَا إِن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تبتم فلكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسره وَأَن تَصَدَّقُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّةُ وَفَّاقُلُ نَبْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ Jamaah rahimahkumullah Ada hal yang menarik di sini yaitu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang riba Di ayat 275 dan 276 278, 279, 280 itu juga bicara tentang riba Tapi entah kenapa Allah menyelipkan satu ayat Di 277nya Tentang amanu wa amilu shaliha. Mari kita tengok Alladina yakuluna riba Orang-orang yang memakan riba Kemarin sudah kita bahas bulan lalu riba jahiliyah itu macam apa. Lalu ternyata riba hari ini lebih jahiliah dari riba jahiliyah, Kan gitu kemarin. Kayak bagus masih ingat karena dipakai contoh. La yakumuna <tik> illa kama yakumu ladhi ya tahobbatu <tik> Orang-orang yang makan riba itu tidak berdiri. Melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran mabuk. Allah menggambarkan para pelaku riba Dalam hadis yang namanya pelaku riba itu Yang ngasih, yang nerima, yang nyatat, saksinya usawa, Semua sama nah, Maka saya sebut orang-orang yang terlibat-libat Dia berdiri seperti orang yang kesurupan setan, Orang yang mabuk Orang yang mabuk itu tidak sadar apa yang diomongin Tidak sadar apa yang dilakukan <tuh> Hal itu karena mereka mengatakan Inamal bayi omis teribak, ah, sama aja jual beli dengan riba. Mu kompensional, mu sama aja lah. Cuman beda nama doa, bunga ame bagi hasil. Nah kan gitu, sama aja. Padahal waahalallahu albayi'ah waharromaribak. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bulan lalu kita bahas bedanya riba dengan bukan riba tu tipis. Hanya beda akad. Kalau riba itu kan presentase dari pokok. Kalau jual beli, kalau bagi hasil itu presentase dari hasil. Kalau menghasilkan, Tipis memang, tapi prinsip. Karena jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram. Wa manja huma wida tumirobi. Siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya? Pantah lalu dia berhenti. Palahu <tuh> masalab. Baginya yang telah lalu. Jadi yang lalu lalu. Wa amruhu ilallah Urusannya dikembalikan kepada Allah Wa mana ada Tapi balik lagi, udah disampaikan Udah ikut dengar ceramahnya, udah ikut ngaji Udah dijelaskan Dengan detil, tapi Ah Kan sekarang udah begini, udah biasa Lagian, saya emang gak minta Kok, cuman dia aja ngerti Misalnya kan Sekarang kan, saya gak minta Kok, cuman pengertian aja Ya malah nggak ngomong kok cuman nyangkat jidat aja ya. ya mereka itulah penghuni neraka humpiha kholidun jamaah biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan humpiha kholidun itu kalau bicara tentang orang kafir tapi ternyata humpiha kholidun di neraka, kekal di neraka itu bukan hanya hak prerogatifnya orang kafir Bukan hanya milik hak petohnya orang kafir, orang beriman yang bergelimang dengan riba pun humpihah kholitul namu bilahnyul. Ya maha riba wa yurubis sodako. Allah subhanahu wa taala mematikan riba dan menumbuh kembangkan sodako. Jadi yang mendatangkan hasil yang barokah yang bertumbuh kembang itu sodako, bukan riba. Walaupun dari sisi kasat mata Kalau riba kan jelas persentasenya 2% dari pokok Kalau bagi hasil kan 40% dari hasil Kalau hasil Kalau kagak kan gak kaga. Itu kasat matanya Padahal Allah mematikan riba Dan menumbuk kembangkan Wallahu la yuhibu kulla kafarin asimu Dan Allah tidak mencintai setiap perbuatan kekufuran Berbau-kupur dan berbau dosa Jangankan jelas-jelas kupur dan dosa Bau-bau kafir dan bau-bau dosa enggak boleh Allah tidak cinta Ya? Nah yang unik setelah itu Allah menyelipkan ayat ini para jemaah Innal ladhina amanu wa amilu solihat Wa qomu solata wa atawu zakah لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang riba tiba-tiba menyelipkan ayat innal ladzina amanu wa amilussolihah Sesungguhnya orang-orang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Kenapa ketika Allah bicara tentang riba Menyelipkan ayat tentang ini Sebenarnya ini Dalam kajian tafsir disebut Sebagai Ta'arudiyah Satu pertentangan yang real Maksudnya apa? Eh, kalau orang yang beriman Dan beramal soleh Artinya Orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan pernah terlibat riba sedikit pun, tidak akan ikut-ikutan yang namanya riba. Atau dengan kata lain, meninggalkan riba adalah bentuk amilus solihah. Amilus solihat beramal soleh adalah konsekuensi lanjutan dari keimanan. Dengan kata lain, kalau kita ini mengaku sebagai orang beriman yang sesungguhnya Maka keimanan itu harus diwujudkan dalam bentuk amilus sholihat Dan amilus sholihat dalam konteks muamalah adalah menjauhi yang namanya riba Tidak ada urusan lagi dengan yang namanya riba Itu maksudnya Ya, Jadi ketika Allah bicara tentang riba dengan segala resikonya Dahsyat di neraka, kekal di neraka itu Allah kemudian mengatakan Kalau orang beriman Nah gitu Dan beramal soleh Artinya Dia tidak ikut terlibat Dalam riba itu Dan jamah rahimah di dalam islam Mencari nafkah, mencari maisyah Itu adalah termasuk amal soleh Bahkan kita bekerja mencari nafkah itu Paling tidak ada empat pahala yang didapat. Amal soleh yang didapat. Yang pertama, niatkan kita bekerja ini, mencari rizki ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal. Ya Akuh, niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal. Sebab di dalam hadis, mencari rizki yang halal itu dikategorikan fi sabillillah. Mana hadisnya? Suatu ketika di masa Rasulullah SAW Ada seseorang yang badannya tinggi, besar, kekar Tapi pekerjaan orang itu Hanya mengangkut kayu bakar Yang dibawa dari kampung Dibawa ke kota Madinah Sehingga diomongin oleh para sahabat Kata para sahabat sayang sekali Badan tinggi, besar, kekar begitu cuman dipakai mencari kayu bakar Coba dipakai jihad Islam akan jaya Kalau dia mati dia syahid. Masuk akal obrolan itu. Obrolan itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lalu mengatakan, "Jika dia melakukan itu, mencari kayu bakar dari kampung dibawa ke kota dalam rangka melaksanakan perintah Allah mencari rezeki yang halal, fahuwa fi sabilillah." Itu juga fi sabilillah. Inilah yang oleh Dokter Yusuf Kardawi dalam bukunya yang terbaru, Fikul Jihad itu disebut dengan Jihad Madani. Al buku baru Kardawi tebal, Fikul Jihad. Jadi buku fenomenal Kardawi kan Fikhus Zakah. Nah, sekarang ada lagi Fikul Jihad. Itu dia bersifat sebagai Jihad Madani. Ya akhi, saya sering mengatakan kepada kita. Kalau di dalam Islam yang namanya ibadah itu cuma salat. Siapa di antara kita yang masuk surga? Salat kita cuma berapa menit? Salat yang paling hebat itu hanya 4 menit. Paling khusyuk, paling hebat itu 4 menit. Kalau kali 5 ya 20 menit lah. 20 menit dari 24 jam yang Allah berikan. Padahal Yang paling menyita umur kita itu kan kerja Antum yang rumahnya di BSD Bekasi, Sonohan Dikit Siapa Bekasi, Sonohan Dikit? Di Bekasi, Sonohan Dikit Bogor, Sonohan Dikit Banten, sonoan Dikit Atau BSD bener? Itu perjalanan berapa jam? Tiga jam pulang pergi berarti 6 jam. 6 jam itu kalau dari 24 jam berarti kan seperempatnya. Ya kan? 6 jam itu kalau dari 24 jam berarti seperempatnya. Jadi kalau umur antum 60 tahun itu 10 tahun di jalan. Kerja 8 jam. 8 itu sepertiganya hik. Dari 24 8 jam itu sepertiga. Jadi kalau kalau umur antum 60 tahun, 20 tahun kerja. 10 tahun di jalan. Tidur 8 jam, 20 tahun tidur Sisanya Yang 10 tahun itu Nonton MU ya, Acara keluarga Ngerumpi, segala macam Yahih Kalau yang namanya ibadah cuma sholat Siapa diantara kita yang masuk surga Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya Antum yang 30 tahun di jalan Eh maaf Yang 30 tahun di jalan dengan kerja 10 tahun di jalan 20 tahun kerja itu Itu bisa bernilai ibadah Menjadi amal soleh Syaratnya itu Niatkan melaksanakan perintah Allah Mencari rizki yang halal. Maka sejak Antum berangkat dari BSD Bekasi Sonon Dikit Sampai ke Sudirman ya, Sampai balik lagi Itu dicatat bernilai ibadah Itu yang dimaksud Diniatkan melaksanakan Perintah Allah mencari rizki yang halal. Yang kedua Niatkan kita Bekerja ini dalam rangka melaksanakan Perintah Allah menafkahi keluarga Karena menafkahi keluarga Adalah bagian Dari kewajiban kita Sebagai seorang muslim Rasulullah SAW bersabda Inna alaika li zawjika hakko, Wa inna alaika li badani Wain alaihi khalibika hakku faatiqulah dihakin hakku. Alkamakallah sallallahu alaihi wasallam. Ada kewajibanmu kepada Tuhanmu, ada kewajibanmu terhadap dirimu dan ada kewajibanmu terhadap anak istrimu. tunaikan kewajibanmu itu secara adil. pahala yang ketiga, niatkan ketika kita bekerja ini melaksanakan perintah Allah agar kita bisa melaksanakan perintah Allah yang lain. Zakat, infak, sodakoh. Bagaimana bisa zakat kalau kita miskin? Bagaimana bisa infak, sodakoh kalau kita kerek? Lebih jauh lagi bagaimana bisa haji atau umrah? Dan yang keempat, niatkan melaksanakan perintah Allah agar kita bermanfaat bagi orang lain. Apalagi kalau jenis pekerjaan kita adalah melayani umat, melayani masyarakat. Ya? Pelayan masyarakat. Bisa. Ingatkan dengan empat itu. Maka ada orang sama-sama tinggal di Bekasi. Sama-sama kerja di Sudirman. Atau sama-sama tinggal di Bogor. Sama-sama kerja di Sudirman. Ketika ditanya, ngapain lo kerja? Lah, kalau kagak gawe, mau gue kagak punya duit. Gawe lah, biar dapat duit. Kalau ente? Anin, insya Allah bekerja melaksanakan perintah Allah mencari riski yang halal. Melaksanakan perintah Allah menakahi keluarga. Melaksanakan perintah Allah. Agar bisa melaksanakan perintah Allah yang lain. Zakat, infak, dan sedagam. Melaksanakan perintah Allah. Agar bermanfaat bagi orang lain. Maka dia dapat empat pahala. Yang ini cuma dapat duit doa. Ini dapat empat pahala. Duitnya tetap dapat. Gajinya tetap dapat. Bonus tetap dapat. THR tetap dapat. Itu hak. Ini yang dimaksud dengan. Amilus soliha. Amal soleh. Yang kaitannya dengan. mencari rezeki maka wa orang-orang yang beriman dan beramal soleh amal soleh kaitannya dengan bekerja dari sejak awal niatnya sudah diluruskan melaksanakan perintah Allah mencari rezeki yang halal menabkahi keluarga agar bisa zakat agar bisa bermanfaat bagi orang lain itu dari niatnya titik tolak keberangkatannya lalu amal soleh kan bukan sekedar niat yang benar tapi pelaksanaannya betul-betul terhindar dari riba dari maisir, maisir itu gambling, judi spekulatif itu maisir terhindar dari goror goror itu ketidakjelasan tipuan Ya beli ikan dalam kolam itu goror bukan beli kucing dalam karung, Bawa kucing gak pernah dijual ya. kecuali tertentu Goror ijon Goror itu ijon enggak kita terhindar dari riba maisir goror terhindar dari azzulmu kezaliman itulah makanya kenapa ada hadis atul ajira ajrahu qabla an yajifha rako bayarlah upah buruh itu sebelum kering keringat supaya tidak ada unsur kezaliman jangan sampai sudah keringkeringetan lagi sudah kering lagi sudah keringetan lagi sudah kering lagi sudah keringetan lagi 3 bulan enggak dibayar. Dolim makai. Terhindar dari riba, dari maysir, dari goror dari az Kemudian yang kelima, terhindar dari riswah, riswah itu suap menyuap. Ya, walaupun bahasanya diganti pengertian. Atau diganti administrasi. Atau diganti ya uang kerohiman Atau diganti TST lah. Riswah atau suap menyewap. Rosi wal murtashi finar kata Nabi. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya di neraka. Ketika niatnya lil tadi melaksanakan perintah Allah mencari yang halal, menakahi keluarga, agar bermanfaat bagi orang lain dan agar bisa melaksanakan perintah atau yang lain. Lalu dalam pekerjaannya terhindar dari riba, maizir, garar, azulmu dan riswah. Itulah wa amilus solihah dalam pekerjaan. Inaladina amanu wa amilus Orang-orang yang beriman dan beramal soliha. Kaitannya dengan mencari rizki, niatnya benar, pelaksanaannya juga benar. Maka Nabi saw mengapresiasi orang-orang, mengapresiasi orang-orang yang bekerja seperti itu. Beliau sampai mengatakan, ya, orang-orang yang yang manil tamasa siapa yang man amsa siapa yang sore hari kelelahan karena mencari rezeki yang halal untuk menapkahi keluarga sekaligus melaksanakan perintah Allah dan dalam pekerjaannya terhindar dari lima hal tadi amsa magpuran lahu dia akan dapati sore hari itu dosa-dosanya diampuni Ya yahid man amsa kalan siapa yang sore hari kelelahan karena bekerja untuk melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal dengan pekerjaan yang terbebas dari riba, maisir, gharar, riswah dan azlumu amsa maghfuran lahu dia akan dapati sore hari itu dosa-dosanya diampuni masyaallah jadi ternyata ya akhi Kalau sudah begitu optimis kita masuk sorga Kenapa tidak? Karena bukan hanya sholat Yang menjadi modal dasarnya Tetapi juga semua aktivis pekerjaan itu Benar-benar mengakibatkan maghforan lahu Dosa-dosa diampuni Suatu ketika Rasulullah Wasallam bertemu dengan Sa'ad Al-Ansuri Tangan Sa'ad ini kasar menghitam dan kapalan. Rasulullah kemudian bertanya, "Ma ya Sa'ad? Kenapa tanganmu wahai Sa'ad sudah hitam kapalan pula?" Kata Sa'ad ya Rasulullah, "Saya mengolah dengan tangan ini, saya mengolah tanah untuk menafkahi keluarga yang jadi tanggungan saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat tangan saat sambil mengatakan. Dalam riwayat lain diciumnya, dalam riwayat lain hanya diangkat. Sambil mengatakan, "Hada. Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka." Wah, Ustaz, kalau begitu tangan kita harus kapalan, bukan harus kapalan. Antum mau kapalan megangnya keyboard. Nah, megangnya mouse, ya. Bukan soal kapalan atau enggaknya, tapi tangan yang produktif. Yang dipakai untuk mengais Rizki Allah yang halal menakahi keluarga Terhindar dari riba, maisir, goror, adulmu, dan resyuk Jadi Islam mengapresiasi betul Kerja Dengan niat yang benar dan terbebas Dari riba itu Dengan dosa diampuni Kemudian tadi Mengakibatkan Tidak disentuh api neraka Dan yang ketiga yang lebih hebat lagi akhi, Orang yang gigih bekerja Dengan niat yang benar Melaksanakan perintah Allah Mencari siang yang halal menapai keluarga Serta terhindar Dari riba, maisir, ghoror, azulmu dan riswa Itu dapat menghapus dosa Yang dosa itu tidak bisa dihapus Dengan sholat, dengan puasa, dengan haji Dengan umroh, hanya bisa dihapus dengan hal itu Rasulullah Wasallam bersabda Inna minadunum Ladunubun la tukaffiru shalah walal haj walasiyam walal umrah Di antara dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Para sahabat kaget. Loh kok ada? Bukankah salat menghapus dosa? Dari salat ke salat menghapus dosa, bahkan dari Jumat ke Jumat ditambah tiga hari. Puasa menghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu matakodam amindanbi siapa yang saum Ramadan, landasannya iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, umrah menghapus dosa al umrah ilal umrah kafaratun lima bainah umrah dari umrah ke umrah menghapus khaffarat dosa-dosa diantara keduanya apalagi haji man haja biar biarpus walang biapsuk roja'an kharaj min dunubihi kayyumi waladat bu'um siapa yang Haji tidak ropas, tidak fuso, dia pulang laksana baru dilahirkan oleh ibunya. Solat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, umroh menghapus dosa, haji apalagi. Tapi kenapa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan solat, dengan puasa, dengan haji, dengan umroh? Wa matu kafiruha ya Rasulullah. Kalau begitu dosa tersebut dapat dihapusnya dengan apa ya Rasul? Beliau menjawab Alhumum fi tolabil ma'isyah Hanya dapat dihapus Dengan kiat Mencari ma'isyah Mungkin kita bertanya Kenapa solat puasa haji umroh Tidak bisa menghapus dosa-dosa tersebut Karena akhi, solat puasa haji umroh Itu hanya menghapus dosa yang urusannya Kita dengan Allah Tapi urusan menapkahi keluarga Itu kaitannya dengan hak anak istri kita Sehingga mencari rizki Yang halal untuk menafkahi keluarga Dia dapat menghapus dosa-dosa Yang dosa itu bahkan Tidak bisa dihapus dengan sholat puasa haji dan umur Jadi kelilu kalau ada orang bilang Oh dia mah enak Kenapa dininya kerja Dia sih di rumah aja mainin burung Burung Enak apanya Enak apanya yang enak Setiap hari dia menumpuk dosa yang tidak bisa dihapus Dengan puasa, sholat, haji, dan ummat Ini Islam mengapresiasi yang namanya kerja Sehingga Allah menyebut amanu wa Sesungguhnya orang-orang yang beriman Lalu dia beramal soleh Bekerja mencari nafkah dengan kriteria tadi tapi juga wa aqimus shalah. Nah, dia juga mendirikan salat, jelas. Walaupun kerjanya udah bener niatnya melaksanakan perintah Allah, cari yang halal, menafahi keluarga, gitu ya. Dalam bekerja juga dia jujur, terhindar dari riba, maisir, goror, riswa tapi salatnya kagak ya nda. Itu namanya membangun tanpa pondasi, tanpa tiang. Coba Anda bayangkan bangunan tempat tiang. Amru. Karena salat adalah tiangnya. Akidah adalah pondasinya. Keimanan adalah pondasinya, salat adalah tiangnya. Maka Allah Subhanahu menyebut wa aqamussalah. Dia juga mendirikan salat. Wa atuzakah dan dia juga menunaikan zakat. ini kan salah satu motivasi karena bagaimana bisa zakat kalau kita tidak punya penghasilan? Lahum ajruhum inda rabbihim Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jadi meninggalkan riba sudah amal soleh Bekerja dengan benar dapat pahala lebih Tidak akan pernah takut Tidak akan takut gak makan Tidak akan takut bangkrut Tidak akan takut income-nya kecil Tidak Justru akan besar, akan barokah. Ya Akhi, Dalam mencari rizki Kewajiban kita adalah ikhtiar yang maksimal Kalau soal hasil itu Allah yang ngatur Itu yang harus yakin betul pada kita Sehingga Ada satu Yang harus ditanamkan di benak kita itu Bunyi hadis yang berbunyi Mantarokas syai'an fil haram lahu fil halal Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram Allah akan ganti Dari jalan yang halal, dia akan mendapatkannya dari jalan yang halal. Mantaro kasai an filharom, nalahu filhalal. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, karena keimanan, ketaatan kepada Allah, Allah akan ganti dia dari jalan yang halal. Jadi ketika kita meninggalkan riba, meninggalkan maisir, meninggalkan goror, meninggalkan rizwa, yakinlah kita Allah akan ganti dari jalan yang halal, bahkan jauh lebih besar. Lahaufun alaihim Walahum yahzanun Lahaufun alaihim di dunia Walahum yahzanun di akhirat Di dunia tidak akan takut Tidak akan khawatir menjadi miskin Di akhirat tidak akan bersedih Dia akan bahagia Karena tidak nyesel Sebab sudah melakukan langkah yang benar di dunia Baru Allah tambahkan lagi setelah itu Ya ayuhan Alladina, ah menutakul Allah, wadzaru mabakiyaminariba. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya betul-betul tertanam dengan baik, itakul Allah, tingkatkan dengan takwa, wadzaru mabakiyaminariba. Salah satu bentuk ketakuan itu adalah meninggalkan sisa-sisa riba. Jangankan ribanya ah Sisa-sisa yang masih ada Tinggalkan Sad Anies Alhamdulillah udah dioper terkeningnya Dari konvensional ke syariah Tapi ternyata gede juga sad nih Sayang juga kalau dibuang sad. Nah itu sisa-sisa riba Wadarumabakiaminariba Tinggalkan In kuntum mu'minin Antum perhatikan ayatnya Tinggalkan bersisa-sisa riba Jika kamu orang beriman Makhumnya kalau tidak meninggalkan berarti belum menjadi orang terjitu. Yahhi mantarokashayan haram halal. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram Allah akan berikan ganti dari jalan yang halal. Ada sebuah kisah tentang hadis ini di Madinah ada orang baru masuk Islam. baru masuk Islamnya dan profesinya adalah perampok. Suatu ketika habis subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini di masjid Nabawi. Mantaro nalahu Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram Allah akan berikan jalan dari dia ganti dia dari jalan yang halal. Dia lewat dan mendengar hadis ini entah kenapa. terngiang yang terus di telinganya Tapi dia cuek terus aja jalan Tapi terngiang-ngiang di telinganya Sampai kemudian malam hari Dia merampok Bermaksud merampok ke rumah seseorang Ternyata yang dia masuk ini rumah janda Kelihayannya dia sudah masuk rumah Dan sudah membuka lemari Terlihat ada perhiasan Dinar dirham disitu Tapi pada waktu dia mau mengambilnya, tiba-tiba terngiang kata-kata tadi nalahu Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan ganti dia dari jalan yang halal Karena terngiang yang terus, kenapa dia enggak jadi ngambil Dia masuk ke kamar sebelah, ternyata itu kamar si pemilik rumah Si pemilik rumah sedang tidur, namanya perempuan tidur tentu pakaiannya enggak terkontrol Dalam kondisi sedang tersingkat. Bangkitlah gairah kelelakiannya. Ketika melihat si yang punya rumah tidur dalam posisi seperti itu. Tapi ketika dia hendak menggagahinya, tiba-tiba terngiang kata-kata tadi. Sehingga tidak jadi juga dia melakukan kejahatan itu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dan subuhnya dia ke masjid. Tumben ingin bertanya kepada Rasulullah SAW langsung kenapa kalimat tadi begitu terngiang-ngiang sampai menghalanginya berbuat dos. Setei, selesai subuh biasa Nabi sama ada sedikit pengajian yang lain udah pulang, tinggal ada dua orang yang belum pulang kan dia di pojokan sama seorang wanita ya Rasulullah saya mau bertanya, kata si ibu tadi bertanya apa ibu? Tadi malam ada yang masuk rumah saya. Tapi anehnya dia tidak mencuri barang saya. Dia juga masuk ke kamar saya ada bekasnya tapi saya enggak diapa-apain. Rasul bertanya, "Loh, suami ibu ke mana?" Saya janda ya Rasulullah. "Oh, kalau begitu tidak boleh lama-lama sendirian. Segeralah menikah." "Mau menikah? Siapa yang tidak mau ya Rasul? Tapi siapa yang mau ke saya? Saya ini janda." Saya mau lihat ke sekeliling ternyata ada seorang lagi nunduk. Mas mas ini mas, ya Rasulullah Mau nikah enggak? Mau Rasul. Cuman enggak ada modalnya. Ah ya sudah. Tapi saya hafal surah ini. Ya, tapi saya punya kalau enggak salah piring atau apa. Ya sudah. Ankah tuka h. Saya nikahkan kamu dengan mbak ini. Mau enggak? Mau ya Rasul. sudah neka maka terbukti sudah siapa yang meninggalkan yang haram Allah ganti dari jalan yang halal sekarang udah jadi istrinya halal kalau dia jadi kemarin memperkosa cuma sekali haram Kalau ini halal bisa terus hartanya pun kalau sudah jadi istrinya semua adalah milik suaminya tentu serido istrinya kan nah itu contoh meninggalkan yang haram Allah akan ganti jalan yang halal maka di sini Ketika kita meninggalkan riba, karena ketaatan kepada Allah, takut dengan berbagai ancaman yang dahsyat dari riba itu. Maka insya Allah, Allah akan gantikan dari jalan yang halal. Sebagai penutup, Al-riba bid'un wasab'un ababan. Riba itu ada 70 pintu, kata Nabi. Aisyaruhah yang paling ringannya, Mislu'an an yang rajul umman. Seperti seseorang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Naudu min tali. Itu yang paling ringannya Bagaimana yang paling beratnya Semoga kita terhindar dari riba Maisir, goror Rishwa, adulmu ad Dan semoga Allah ganti dari jalan yang halal Yang barokah Banyak gak apa-apa Allahumma inna nas'alu karidoka wal jannah Wa naudu bika min sahotika wal nar Allahumma inna nas'alu kal jannah Wa makorroba ilaiha min kaulin amalin Wa naudu bika minan nar Wa makorroba ilaiha min kaulin amalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربيك رب العزتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله بحمدك